Ini pernyataan daripada para mujahidin di Afghanistan, di Irak, 18 ribu tentara sewaan untuk membela Amerika untuk di front terdepan melawan mujahidin. Jahat betul mereka itu. Mereka menjadi penghalang bagi perjuangan mujahidin. Dan sekarang kita lihat betapa kepongahan Amerika ketika menyalakan Hamas atas serangan. Bani Israel, Yahudi tinggi itu kepada rakyat Palestina di Gaza itu. Kok bisa? Bukan ada pembelaan kepada masyarakat yang terbodoh sekian banyak tetapi malah dibela apa Yahudi itu? Ini menunjukkan apa? Mereka adalah satu uang dengan dua apa? sisi talian berbeda. Nah, karenanya Saudara sekalian, kalau kita perhatikan semua itu, mari kemudian kita melihat ke depan kalau saya buat perbandingan ada dua kelompok yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran Hizbullah dan Hizb syaitan ya. kelompok yang membela ajaran Allah dan kelompok membela ajaran syaitan dan Amerika adalah salah satu diantaranya termasuk adalah Eropa dan sebagainya yang kategori wilayah kufur ya, ketika kemudian mereka menyatakan anti-islam dan kemudian diungkap sangat bagus sekali oleh Syekh Hussein, seorang ulama tentang fobi Islam di wilayah-wilayah minoritas, baik di Eropa terutama dan di Amerika ini menunjukkan betapa mereka begitu takutnya kepada Islam sampai Robert Moore itu membuat buku The Islamic Invasion untuk memperingatkan pemimpin-pemimpin barat atas bahayanya islam yang akan menginvasi wilayah-wilayah barat baik Eropa maupun Amerika maka terjadilah pembantaian di apa? di Kosovo ya? dan itu akan mereka terus lakukan untuk menghentikan perkembangan islam meskipun mereka tidak akan mampu menghentikannya kenapa? islam membangun peradaban bukan dengan hanya senjata Islam membangun peradaban terutama dengan berubah mental manusianya. Kalbunya yang dirubah dulu. Nilai-nilai yang dimasukkan dulu. Lihat, semua peradaban itu fokusnya ada pada bangunan. Ketika bangunan, yang namanya bangunan akan berontoh juga. Tapi kalau kemudian nilai-nilai yang ditanamkan. Nilai kejujuran, nilai keberanian, nilai keadilan. Nilai menyelamatkan orang lain. Nilai kasih sayang. Nilai-nilai yang bagus-bagus itu. Yang ada dalam ajaran Islam. Itu yang akan merubah mereka semuanya. Makanya kalau kita lihat. Perkembangan dakwah yang ada di Amerika. Dan di Eropa. Sangat mengembirakan. Bahkan menurut data yang ada. Itu hampir 80% Orang-orang yang dipenjara di Amerika itu. Tertarik dengan Islam. Kemudian sekarang di Pentagon itu lebih daripada 10.000 tentara Amerika masuk Islam. Belum lagi masjid. Itu jumlahnya ribuan di mana-mana berkembang. Mereka tidak bisa menghentikan itu. Hanya permasalahnya bagaimana kualitas umat Islam di sana. Bahkan menurut Dr. Abdul Ali Marsi dari Mesir, seorang peneliti, 40% ilmuwan di Eropa dan Amerika itu beragama Islam kalau kemudian itu semua berkembang dan ini semua di luar ke, apa, apa, perkiraan kita di luar perhitungan mereka ternyata bisa jadi momok itu akan timbul dari dalam sendiri yang mereka khawatirkan itu dan karena jasa sekalian kita tidak perlu hanya sekedar menanti tetapi juga harus berbuat sesuatu nah Allah telah menandapkan ya ayyuladzina amanu mayartadaminkum andinihi fasawfayatillahu Biqaumin. يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لما تلات